bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala haqqa hamdihi wa nasyukurhu haqqa syukrih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shakirin Habibina wa Shafi'ina wa Mawlana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Ijjalna min ibadika Al-Shakirin Wahsurnama azumrati Al-Shakirin Allahumma Ya Rabbana Atmim lana Na'madaka Leti an علينا. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, kama an anta علينا min naimat lImani fuzid. Minha Allahumma ya Rabbana kama an'amta alaina ni'mata al-islami Fazit lana minha Allahumma ya Rabbana kama an'amta alaina Bissahati walafiyati Fazit lana min Minha Allahumma ya Rabbi nakmah an amta علينا بالازواج والأولادِ فبارك فيها وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أسرتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في شوارعنا وبارك لنا في مركباتنا وبارك لنا في مزارعنا وبارك لنا في أصواتنا وبارك لنا fi masajidina wa barik lana fi maahadina wa barik lana fi kulli ma a'taina innaka anta 'ala kulli shay'in qadir amma ba'du ka muslimin dan muslimat hadirin hadirat alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa beristiqomah di majlis Ahad pagi ini semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala merindui langkah-langkah kita hingga kelak di saat Allah hendak mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan di jalan yang dirindui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita ingin seperti ya biasa, biasa membaca ringkasan kitab Sahih Bukhari, Tajridus Shahih sepintas. Kemudian kemarin ada usulan untuk kita membaca masalah fikih. Barangkali tidak ada masalah untuk kita ulang, mungkin ada rutin ya fikih, mungkin 15 menit saja sudah cukup. Fikih sederhana. Fikih mulai di bab thaharah sampai nanti selesai, mungkin sudah pernah kita bahas bab thaharah. Tapi tidak apa-apa untuk diulang lagi, kemudian nanti balik lagi bab sholat, sampai bab puasa, haji, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit memang harus ada pembekalan fikih Tapi karena fikih itu biasanya kalau disampaikan tidak nyaman, tidak indah, maka tidak usah banyak-banyak, tapi rutin. Baik, mari kita mulai dengan tajritus soreh, terlebih dahulu sambil menunggu arah jamaah yang masih di jalan. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال اسئله اجمعين بسنده الكمال المتصل الى ابن عباس زيد الدين احمد بن احماد بن عبد اللطيف السردي الزبيدي رحمه الله تعالى ونافعنا به وباولومه وباولومه في الدارين امين ان عبد الله بن زيد رضي Atesti anturi ani, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yitwadzah? Kata, "Nahm, fda'an bimain, fafrawu ala yadhi, thubma wasalaha marraatani, thubma tamatmada, wstanshqo thlata, thubma wasalawatha hu thlata, thubma wasal yadhi marraatani marraatani ila al murfakin, thubma masah rausahu biyatih, fakubala bihi ma adbara." Bada'a bimuqadami raksihi hatta zahab bihima ila kufahu Thumma raddahu ma ilal makanil ladhi bad'a minhu thumma ghasala ricleh An abdillah bin Zayn radiyallahu anhu anna hu Qala lahu rajulun Atastati an turiyani kaifakan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatawadha Qala na'am fada'a bima'in fa'afrawa ala yadihi ثم غسلهما مرتين ثم تمطمضوا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسه رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل أتس ترى أن طرياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال نعم. فتأم بماء فأفرغ على يديه ثم غسل مرتين ثم تماطم دوستان ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحم الله تعالى نفن الله به وبألمه وبألمكم في ayat dari Abdullah bin Zaid radhiallahu anhu anhu qala anhu qala lahu rajulun dari sayyidina Abdullah bin Zaid salah satu sahabat Nabi qala lahu rajulun ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau atas tatiu anturyani bisakah engkau wahai Abdullah bin Zaid untuk engkau tunjukkan kepadaku kaifakan rasulullah bagaimana rasulullah sallallahu alaihi Wasallam yatawaddau berhudu ada orang bertanya tentang huduqnya rasulullah kala na'am ya aku bisa menunjukkan aku tahu fada'a bima'in Kemudian ia minta untuk diberi air. Setelah didatangkan air, فَأُخْرَغَا عَلَى يَدِّهِ Kemudian setelah itu ia membasuh tangannya. Mengambil dengan tangannya Semanggosa dah merotai dan membasuhnya dua kali. Semata mabu, kemudian berkumur. Pastan pastan syako, kemudian memasukkan air ke dalam hidungnya untuk membersihkan hidung. Salasan tiga kali, tiga kali. Then gosalah wajah kemudian setelah itu membasuh mukanya. Salasan tiga kali. Then gosalah yadahi marota ini, Kemudian membasuh kedua tangannya dua kali, dua kali. Ilal merfakai sampai ke siku. Tumamasaha roksahu biyadehi kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Faakbarabihi ma kemudian ia memajukan tangannya, maksudnya mendorong tangannya ke belakang. Faat jadi mema uh, Fa'ah bihima waat baro, maksudnya memaju mundurkan dengan tangannya ini. Nanti kita contohkan memaju mundurkan dengan tangannya di kepalanya itu dalam mengusap. Badah abimukadami roksihi dimulai dari bagian depan kepalanya. Hatada haba bihima kemudian pergi dengan kedua tangannya maksudnya dijalankan kedua tangannya ila kofahu sampai tengkuknya Hai summa roddhahuma kemudian dikembalikan lagi ilal makani ke tempat alladhi yang bada'a beliau memulai minhu dari tempat tersebut tumma khusala riclehi pada mulai dari tengku, un, dari uh, bagian kepala depan mundur maju lagi mundur maju lagi kemudian membasuh kakinya perhatikan di sini ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad uh, kepada salah satu sahabat Nabi dan begitulah orang yang rindu karena tidak pernah melihat Nabi Muhammad orang tersebut pengen tahu bagaimana cara wuduknya Rasulullah oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid dikambarkan dengan cara mencuci tangan dahulu intinya kita harus faham dari pertemuan yang lalu yang wajib di dalam wudu itu cuma 6 ya. yang pertama apa? niat yang kedua membasuh muka setelah itu membasuh tangan keempat mengusap kepala kelima membasuh kaki ke-6 adalah tertib ya jadi setelah itu nanti sunnah dan ulama memahami ini sunnah adalah dari hadis nabi juga yang lainnya bukan berarti semua yang kita dengar begini harus jadi wajib ya Bagaimana dikatakan kok berkumur itu sunnah Bagaimana ini padahal disebut Rasulullah wuduknya kayak begini Rasulullah berkumur mestinya kan wajib oh, Rasulullah yang beri contoh ya Bagaimana kita fahami hal yang semacam ini adalah sunnah oleh madhab imam syafi'i radhiyallahu anhu bahkan jumhur ulama. Kenapa berkumur kok jadi sunnah? Kemudian istinsyak masukkan air ke hidung sunnah, mencuci tangan juga sunnah. Padahal ini dicacar dengan membasuh wajah yang wajib. Untuk mengetahui sunnah atau tidak itu begini, para ulama kalau pekerjaan itu pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dan dilakukan Nabi Muhammad tapi kadang-kadang ditinggal ini ada riwayat lain Nabi Muhammad wudhu tidak pakai berkumur itu tidak pakai istinsyak tiba-tiba langsung berwudhu dalam riwayat lain karena Nabi Muhammad pernah berwudhu tanpa melakukan kumur-kumur dan tanpa melakukan istinsyak maka difahami oleh para ulama berarti itu bukan wajib hanya suatu keutamaan yang namanya sun sunnah jadi gitu makanya enggak bisa kita membaca hadis begini langsung wah berarti yang wajib harus dilakukan dalam wudu ini satu membasuh tangan wajib kedua berkumur wajib istinsak memasukkan air ke hidung wajib nah ini salah di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan ketemu di sini seperti hadis yang sebelumnya disebutkan wuduknya Rasulullah tanpa ada istinsak, tanpa ada namanya berkumur. Maka yang kita fahami bahwa para ulama menjelaskan setelah itu bahwa berkumur, istinsak, istinsak masukkan air ke hidung itu hukumnya sunnah. Disunahkan memasukkan, uh, membasuh tangan terlebih dahulu sudah kita jelaskan kemarin kalau airnya sedikit memasukkan air ke dalam memasukkan tangan ke dalam air mutlak hukum yang makroh karena airnya sedikit dan agak apa makroh kemudian jika ada dugaan air itu nanti adalah kena najis kalau kita dugaan tangan kita ada najis kalau airnya banyak memasukkan tangan langsung ke air gak apa-apa tapi kalau airnya sedikit kemudian ada dugaan jangan-jangan nanti kena najis itu adalah makroh, kalau yakin tangan kita ada najis, kita masukkan ke dalam air yang sedikit kurang dari 213 liter, maka hukumnya haram karena kita merusak air. Ya, jadi kalau mau butuh gimana caranya? sunnahnya mencuci tangan dulu, tapi dilihat cara mencuci tangannya itu, kalau air kita itu banyak, ya mungkin bisa langsung dicemburin ke dalam, airnya kolah satu kolam gede, tapi kalau airnya sedikit tolong diperhatikan tangan kita itu dalam keadaan seperti apa kalau dalam keadaan tadi kayak megang apa sih nah, berarti masih diragukan jangan-jangan kena najis maka saat itu kalau airnya sedikit jangan dicelupkan makroh luangnya di dalam ambil cindong dibasuh di luar tempat kolam tersebut tapi kalau yakin bisa di depan lewat depan masih ada ini para ibu boleh lewat depan lewat depan, lewat pintu depan Ada kosong sini banyak para ibu lewat depan masih ada kalau 20 orang masih masuk lewat depan, lewat depan jadi sunnahnya begitu bu ya kalau mau berbudu ibu tolong basuh tangannya dahulu sunnah sebab ada hadis lain disebutkan kenapa kok dibasuh karena kamu tidak tahu kalau lagi tidur tanganmu tuh kemana aja sebab ada orang kalau tidur gak ada sadar mangga ibu mangga mangga silakan silakan salamannya nanti aja bu ya gak usah salaman dulu nanti tambah ganggu yang lain mangga mangga masih kosong, masih banyak. Masih banyak, mari. Bu ibu sini boleh di depan. Mangga mangga ibu di depan di depan kosong ini, di depan kosong. Ada di belakang. Baik. Harus dipasangkan terpal nanti ya, dibuatin terpal belakang itu baik ini sunnahnya ya, tolong diamalkan kemudian setelah itu berkumur cuman ini sebutkan membasuh tangannya dua kali, tapi dalam riwayat lain tiga kali, itu menunjukkan sekali sudah dapat kesunnahan yang penting nyuci tangan ya sebelum berbutuh, sunnah nyuci tangan dulu supaya tangannya itu bersih Kalaupun kena sesuatu, tidak kemuka nanti ya. Jangan sampai nanti kotorannya kemuka. Ya, jadi dicuci tangannya dahulu, kemudian berkumur. Berkumur itu sunnah. Kemudian setelah berkumur, kumurnya juga diupayakan tiga kali. Sunnahnya istinsak, memasukkan air ke dalam hidung sudah dibahas dahulu itu. Kemudian setelah itu membasuh wajah tiga kali. Kemudian membasuh tangannya, di sini disebut dua kali. Ini menunjukkan bahwa sesaat Nabi Muhammad menyebut sekali disebutkan sekali ada yang menyebutkan sekali ada disebutkan dua kali disebutkan tiga kali karena yang wajib hanya sekali ya, jangan pusing ya kalau air sedikit kita wuduk sekali aja membasuhnya itu sudah sah jangan harus tiga kali sudah tahu airnya sedikit tak taunya memaksa harus membasuh tiga kali akhirnya gak cukup, gak bener itu jadi membasuh itu boleh sekali kalau dua kali nah ini adalah sah tapi bukan sunnah-sunnahnya nanti malah tiga kali dilewati kalau cukupnya cuman dua kali membasuh kaki tak taunya air cuman dua kali saya udah dua kali sah oh sekali saja sah apalagi dua kali karena dari wayat lain Nabi Muhammad itu apa menyebutkan Allah itu witir seneng witir jadi diganjilin kalau genep ditambahin satu itu kalau mungkin dua tiga kali ternyata masih ada yang tersisa berapa menjadinya setelah tiga kali dibasuh ada jempolnya yang belum kebasuh ditambah empat kali tapi setelah empat kali ditambah lagi sekali biar lima kali jadinya sunnah nanti untuk mendapatkan witir maju saja enggak apa-apa biar padat enggak pada maka-maka maju-maka maju, maju. Apa, apa maju ada satirnya di sini maju-maka maju maju. Maga, maga. maju biar biar lega ya maka-maka masuk masuk ke dalam Baik, Baik. banget banget ada yang ngatur banget. <tuh> <tuh> Ilal mirfakoni sampai siku ya, membasohnya sampai siku. Tumma masaharok sahu kemudian mengusap kepalanya, biadahi <tuh> dengan kedua tangannya. Ini ada cara lain ya, caranya mengusap kepala itu dengan kedua tangannya. Terus mengusapnya itu tidak hanya begini kalau menurut madhab Syafi'i ini dulu yang, yang harus kita ketahui kalau menurut madhab kita itu sudah sah ya makanya hati-hati kalau baca kitab Bukhari enggak pakai pembimbing itu bisa rancong nanti nyalain orang terus ini kan begini caranya ngusap kepala masa ngusap kepala pakai sambut saja sah ini pendapat banyak dan hadisnya macam-macam Nabi Muhammad Adalam Al-Quran sebutkan Mu'min Sahu usaplah kepalamu. Yang penting usap itu sudah sah menurut Madhab Syafi'i. Ibaratnya ibu-ibu kalau butuh, enggak usah kerudungnya dilepas, cuma saja air dibasahin di tangan masukkan ke bagian kepala. Rambut bagian kepala sudah sah. Satu rambut saja sudah sah. Ketemu hadis ini bingunglah. Ini kok begini? Berarti harus dibongkar don. Saya punya cilbab. Kalau menurut Madhab Imam Syafi'i sudah cukup. Tapi menurut Madhab lain, Madhab Imam Malik. Nggak cukup dengan satu rambut, tapi harus diratakan ke bagian kepala semuanya. Kalau menurut madhab Malik, ini yang diambil oleh madhab imam Malik, laki-laki, kalau laki-laki atau perempuan, kalau pengen membasuh kepalanya, mengusap kepalanya, diusap semuanya. Kalau perempuan, nanti ada dimaafkan kalau pakai kerudung, yang penting sudah bagian tertentu diusap, selebihnya adalah diusap di atas kepala. Ini adalah lain pembahasannya. Yang penting begini, di dalam mata Imam Syafi'i satu rambut sudah sah. Tapi sunnahnya kalau kita mengusap kepala kita karena ada hadisnya tapi bukan wajib diratakan ya. Cara meratakannya adalah ujung jari tangan kita kita letakkan di ujung jidat yang bagian kepala bagian rambut paling depan. Kemudian nanti digeser ke belakang. Setelah digeser ke belakang sampai tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Satu, itu masih hitung satu. Ada yang mengatakan itu dua. Satu, putar lagi dua, tiga. Bisa seperti itu. Ada yang mengatakan ada rambutnya macam-macam. Ada rambutnya yang rambutnya tidak ya, bisa balik ruwet ya sekali tok ke belakang tidak bisa baliknya ada, ada, ada. ya ndak apa mungkin intinya seperti itu caranya sunnahnya kalau kita pengin mengamalkannya seperti itu sunnah ya jangan dijadikan wajib jangan pulang ke rumah nanti salah faham. sebab ada orang baca sahih bukhari setelah itu pulang rumah nyalain orang lain Nah ini kan Rasulullah begini kurang apa Imam Bukhari yang ini riwayatkan Imam Bukhari akhir yang merepotkan orang sak kampung dianggap wudunya ndak sah semuanya tak tanya yang goblok dia sendiri ini kan bermasalah jadi satu rambut sudah sah ya, tapi kalau mau sempurna dengan cara seperti itu dan ini yang diambil oleh madhabnya Imam Malik. Kemudian madhab syafi'i mengatakan sunnah, sebab apa kok idahnya? Khuruj keluar daripada khilafnya ulama itu sunnah. Selagi ada ulama mengatakan begitu, maka sebaiknya kita sempurnakan. Sebaiknya. Ini. Selesai, ini adalah hadis tentang bagaimana. Kita mengusap kepala yang sunnah ya. Kalaupun mau diratakan dengan begini juga sah ya. Itu sunnahnya. Dan tidak sunnah diguyur. Kurang mantap saya mengusap lalu diguyur. Tidak sunnah begitu. Cuman sah. Diguyur ya. Sah tapi tidak sunnah. Sunnahnya tetap mengusap sesuai dengan teksnya ya. Wamsahu biru usikum. Usaplah kepalamu. Kemudian. ثم غسل رجليه kemudian setelah itu membasuh kedua kakinya wallahu a'lam bisawab satu hadis saja karena kita ingin memasukkan bab fikih ya fikihnya kita mulai dari bab thaharah semoga bisa rutin kita selalu lupa putus lagi lupa jadi sederhana ya kita memulai begini di dalam salat intinya kita untuk melakukan salat kalau seandainya makanya wudhu itu adalah sarana alat apa prasarana Intinya wajibnya adalah sholatlah engkau. Aqimus sholat, lakukan sholat. Tapi untuk orang melakukan sholat kan ada syarat-syaratnya ya. Kalau tidak memenuhi syaratnya maka enggak sah sholat tersebut. Jadi intinya perintah itu untuk sholat. Kemudian, karena sesuatu kewajiban itu tidak tidak bisa terlaksana. Jika kewajiban itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan yang lainnya maka sesuatu yang lain itu jadi wajib wudhu yang diperintahkan kita adalah untuk sholat, tidak untuk wudhu tapi karena sholat itu tidak sah kecuali dengan wudhu, maka wudhu harus kita lakukan kemudian orang mau wudhu syaratnya pakai apa kira-kira pakai air ya maka mencari air wajib bagi kita Padahal tidak ada wajib mencari air tidak ada jadi mencari air menjadi wajib karena itu untuk wudhu baik kalau itu nanti kita akan bicara termasuk syarat sahnya sholat itu adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil ini satu kemudian nanti menutup aurat dua nanti ada yang lain nanya satu-satu dulu bahwasannya kalau orang mau melakukan sholat syaratnya ia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil hadas kecil itu adalah yang mewajibkan wudhu buang angin keluar dari jalur depan jalur belakang bersentuhan laki dan perempuan ini adalah yang membatalkan wudhu ya itu namanya hadas kecil adapun hadas besar itu adalah wanita haid nifas habis bersetubuh bersenggama atau keluar mani itu adalah hadas besar makanya kalau banyak hadas besar caranya mandi bukan sekedar wudhu kalau hadas kecil wudhu baik ini kita akan bahas nanti kemudian orang kalau kalau mau mandi sama wudhu itu kan harus pakai alat namanya air lah air apa yang boleh dipakai untuk berwudhu ini yang harus kita pahami agar kita tidak salah air yang bisa dipakai untuk berwudu ini adalah air yang nomor satu air yang nomor satu itu adalah air itu macam-macam ya ada kelas satu kelas dua kelas tiga ada kelas empat nanti kelas satu itu kelas fit paling istimewa ya air yang asli belum kena campuran apa-apa air yang bisa digunakan untuk wudu adalah air nomor satu Air nomor satu itu adalah air asli Atau bahasanya orang fikih itu air motlak Cuman nanti kalau ketemu orang kampung pakai motlak-motlakan bingung nanti ya Sudah kita tinggalkan bahasa fikih Air asli, asli yang turun dari langit keluar dari bumi Pokoknya asli bu, jangan tanya warnanya apa Sudah dibilang asli kok tanya warna-warna ya Turun dari langit adalah air kopi boleh enggak pakai butuh? Ah, siapa yang bikin kopi di atas? Ada enggak? Ada yang bikin kopi? Kalau ada hujan kopi, Bu. Boleh enggak pakai butuh? Boleh, Bu. Karena asli itu. Siapa yang, yang rusak airnya di sana? Enggak ada. Itu air warnanya kopi. Enggak ada orang masak kopi di atas sana. Jadi kalau ada turun air susu, hujan susu, ibu wuduk dengan hujan susu boleh. Karena itu bukan susu-susu itu diambil diperah dari dari kambing sama sapi. Itu menghuduk air warnanya warna susu, air warnanya warna kopi. Nah, ini maksudnya asli itu, nggak dicampur, itu ibu. Kalau ada yang nyampur, ibu tahu ada orang nombrom di atas awan sana nyampur, baru nanti nggak boleh. Makanya yang kita sebut air tangan. Sering sudah lah, itu saja. Sering. Walaupunnya enggak penting ini. Keluar dari dari bumi, airnya kau kau tu terpelur. Ibu tanya kepada anaknya, tanya orang kepada anak, akhirnya kau kau kau semua. Apa? Airnya apa-apa yang disusun. Kalau begitu, airnya air. Jadi tidak terlihatlah begitu. Kau pakai kelas itu sudah, kayak tinggal nasi gula saja. itu air bocor lah kayak ini, ya. hmm. itu air asli intinya kalau air itu asli boleh dipakai untuk lah yang tingkat kedua yang nggak boleh pakai untuk nggak pakai mandi nanti air yang nggak asli air nggak asli itu ada dua macam nggak asli bener-bener nggak -bener asli karena berubah bercampur dengan sesuatu ya. yang pertama air menjadi tidak asli karena sudah ada campurannya. Yang kedua air tidak asli karena sudah second bu sudah dipakai. Iya yeah. air pernah dipakai namanya air mustakmal bahasa kita ya. Mungkin kita pengen sederhanakan saja, on, sebab ini kita pengen pulang nanti ibu-ibu pulang ke kampung ngajar ibu-ibu yang nggak ngerti butuh digampangin jangan pakai bahasa VKVK -VK yang bulat keluar bingung lagi enggak ada belajar VK nggak boleh setengah paham-paham itu. Itu, itu jadi air asli ya selesai air asli pokoknya air asli kemudian air bisa menjadi tidak asli karena ada campurannya contoh bu air segelas yang diambil dari sumur itu asli atau tidak asli Bu boleh pakai butuh kemudian digodok Bu asli atau enggak, eh? enggak asli, Bu? kan belum ada campurannya berarti masih asli dah Bu asli sudah lah biar enggak tanya lagi nanti air digodok boleh enggak nanti biasanya tanya itu makanya enggak boleh tanya di sini sudah beres semuanya ya ah Baik, setelah air itu asli digodok mendidih, ibu kasih kopi. Jadi asli, dah? Makanya kalau sudah enggak asli itu enggak boleh dipakai. Tanya, Bu, air aqua boleh enggak dipakai wudu? Asli enggak, Bu? Asli enggak, Bu? Air yang ngomong enggak asli mana ayo. Asli, Nak. Boleh enggak besar dengan air aqua? Boleh, tapi sombong, Bu ya. Taruh di ya. Boleh ya saya Jelas sudah tidak usah tanya nanti Air aqua boleh tidak Boleh Jelas ya faham Jadi tidak ada istilah setengah Faham itu tidak ada Fikir itu Faham Yakin Air asli sudah Selesai Tidak ada bu Nanti kalau nyari buku wakai Kok tidak pernah nyebut asli ini Jadi tidak ada Ya enggak sudah itu air mutlak itu Cuman bahasanya ini kita sederhanakan Air asli sudah tidak ada campurannya Kalau kena suhu Asli ya Air susu Sudah ya Baik sebab Bahaya. air itu kalau asli itu cirinya dipindah kemana-mana, namanya itu ya tetap air ikut namanya. Dipindah ke gelas air gelas, dipindah piring air piring, dipindah ke sumur air sumur, dipindah kemana-mana, berubah sesuai dengan tempatnya. Air asli taruh di gelas jadi air gelas, gelas ya. Jarak air teh. teko. Tapi kalau air susu ditaruh di gelas air apa namanya? Susu. Dipindah ke panci air susu. Makanya karena yang merubah itulah yang menjadikan rusak Namanya jadi berubah Selesai Jadi air akan berubah Air menjadi tidak asli dengan dua hal Yang satu karena berubah Yang kedua karena sudah kepake Second ya Bahasanya orang jual hp itu second Yang pertama itu air yang berubah Tapi ada syaratnya Air yang berubah itu syaratnya maksudnya air menjadi tidak bisa dipakai karena air itu enggak asli satu bercampur nah ini ada campurannya dengan sesuatu yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci susu suci ndak Bu suci kan kopi suci suci ndak kopi Bu Ibu ini, kalau ibu lagi sholat ada kesiram kopi sah enggak sholatnya? Sah bu, ya. Baik. Biar paham betul. Gara-gara, unggar-gara bajunya kena kopi enggak sholat katanya najis. Ini mesti kalau ngaji sambil tidur, ah, oh kena kopi saja kok enggak sholat, kenapa mengkena saya najis? Bukannya kopi tidak najis ya? Kopi sus. Yang pertama, air menjadi tidak asli karena bercampur Satu, bercampur dengan sesuatu yang su Yang kedua, campurannya itu banyak Campurannya banyak sampai merubah nama air tersebut Campurannya banyak sampai merubah nama air Kalau campurannya sedikit, ya tidak begitu enggak begitu terlihat, ya tidak ada masalah airnya satu kolam. Kemasukan susu satu sendok berubah atau tidak kira-kira. Kalau tidak berubah ya enggak apa-apa. Kalau ditanya orang enggak ngerti ini air apa. Tetap air rug air, air hanya. Kayak kemasukan apa enggak jelas. Lah kalau kayak kemasukan apa enggak jelas berarti masih asli itu. Tapi berbeda. Orang langsung tahu ada apa ini. Dirasain oh susu. Langsung orang memberi nama diganti namanya itu yang berubah, ya, berubah yang berubah ya, ya, ya, banyak berubahnya berubah berubah sangat, sangat ya. ya apa tadi berubah, berubah dengan perubahan yang... yang apa tadi barusan perubahan Al yang sangat berubah, berubah benar yang... bukan berubah setengah berubah, berubah. berubah. perubahannya sangat, sangat artinya sampai air tersebut berubah, berubah namanya selesai ya kemudian ketiga perubahan itu karena terjadi pencampuran. Pencampuran. Bukan hanya sekedar karena berdampingan misalnya. Kalau air di Gunung Belerang itu kan baunya bau belerangnya. Tapi baunya itu bukan karena bercampur, tapi karena airnya itu adalah berdampingan dengan belerang. Tapi kalau air susu bercampur aduk itu dengan airnya. Baik ya? yang ketiga adalah pencampuran bukan karena berdampingan misal ibu punya bak mandi dari kayu garu hebat bener nih orang kaya raya barangkali bak mandinya dari kayu garu biar kalau mandi wangi terus airnya berubah jadi wangi maka biarpun air itu berubah jadi wangi enggak ada masalah karena berubahnya bukan bercampur tapi karena ber Dampingan, kan tempatnya saja yang berdampingan ya Bukan bercampur aduk, bukan kayu garunya dihancurin Kayak jadi tepung, lalu dicampur Bukan, kayu garunya tetap utuh di pinggir-pinggirnya Maka airnya menjadi wangi Itu gak apa-apa Karena tidak perubahan secara bercampur Jadi yang ketiga tadi, perubahan yang bercampur Disebabkan karena percampuran Yang ketiga yang keempat adalah air tidak biasanya air tidak biasanya berdampingan dengan barang tersebut Ibu, kalau ibu nyimpan susu di mana tempatnya, Bu? Nda. Sebelum diminum, sebelum dimasak, di gelas atau ditaruh di lemari atau taruh di kamar mandi? Tanya-tanya. Hah? Lemari ya. Artinya tidak umum ya? Dari, biasanya taruh di lemari. Makanya kalau tiba-tiba ada susu nyebur di kolam, kok merubah itu jadi rusak. Tapi kalau lumut, Bu, lumut tuh bisa saya di kamar atau di kamar mandi, Bu. Nah, kalau berubahnya karena lumut enggak apa-apa karena memang tempatnya di situ. Lumpur itu di mana? Ya, sudah, kalau berubah karena lumpur enggak apa-apa karena memang tempatnya di situ. Yang berubah karena kopi itu, loh. kopi di mana? Tempat duduk di mana? Kan begitu ya. Paham ya, jelas ya? Jadi, wah ini berubah. Tanya aja, berubah karena apa? karena lumpur yang memang tempatnya air kan di tanah ya selesai ya. karena karena lumut ya enggak apa-apa memang tempatnya lumut di situ yang bermasalah itu berubah karena sesuatu yang enggak umum ada di situ kopi teh di tempat budu ya baik jelas ya jadi perubahannya karena empat hal ini satu perubahan yang sa yang satu terjadi percampur apa perubahan yang sangat betul gitu tadi ya? dicatat atau tidak nih? kemudian berubahnya karena sesuatu yang suci barangnya suci ya bukan najis ya kalau barang najis langsung itu ditendang buang air itu ya jadi airnya bercampur dengan sesuatu yang suci percampurannya yang sangat Kemudian bukan percampuran itu bukan karena berdampingan. Kemudian yang keempat, air itu tidak umumnya berdekatan dengan campuran tersebut. Kalau tidak umum berdekatan, maka menjadi air itu rusak. Tapi kalau memang tempatnya atau air itu berubah karena sesuatu yang harus berdampingan dengan air, enggak apa-apa yaitu tadi air berubah dengan karena lumpur karena tempatnya di sungai sungai suruh lewat di mana kalau enggak di tanah ya maka itu tidak apa-apa intinya bu air akan berubah dari suci menjadi tingkat yang kedua suci tapi tidak bisa mensucikan air susu itu suci atau tidak suci bu tapi nggak boleh dipakai wudu karena itu suci tidak mensucikan air kopi suci tapi tidak bisa untuk pakai wuduk dan mandi karena itu suci tidak mensucikannya makanya disebut air tohir wairumu tohir dalam bahasa fikih air itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan selesai kemudian air yang bentuk ini enggak asli tapi karena second sudah dipakai namanya air mustakmal air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai sudah dipakai bu, dipakai untuk bersuci, untuk wudu nah ini mungkin pernah kita sampaikan, banyak orang salah paham di sini, dipikir yang dipakai, yang disebut air mustakmal itu pokoknya air sedikit kepegang begitu langsung jadi mustakmal itu biasanya santringan Tuhan kalau sebelajar tidur Karena senang lewat makannya banyak di kelas tidur ya. Jadi air mustakmal itu ada syaratnya kapan air itu disebut sebagai air mustakmal. Air mustakmal ada dua lagi, pembagiannya begini kalau mau merinci ya. Yang satu, air mustakmal atau air second, air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadith. Yang kedua, air yang sudah dipakai untuk mensucikan najis. Ada dua ya, air mustakmal, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu ada dua, yang satu air yang bercampur tadi. Yang kedua, air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai ada cabangnya dua lagi. Yang satu adalah air yang sudah dipakai karena untuk mengangkat hadat mengangkat atas untuk buduk dan untuk mandi besar jadi ada syaratnya yang pertama air baru disebut sebagai air mustakmal suci tapi enggak boleh pakai untuk lagi syaratnya satu air tersebut sedikit kurang dari dua kolah atau kurang dari 213 liter anggap saja air satu timba kecil itu namanya air sedikit syarat yang pertama syarat yang kedua dipakai untuk bersuci yang wajib dipakai untuk bersuci yang wajib kalau membasuh muka itu yang wajib berapa kali ayo satu kali bu tadi sudah disebut bu wajibnya cuman satu Kali lebihnya itu sunnah ya sekali. Ini harus paham karena ada hubungannya terus dengan nanti berikut berikutnya ada hubungannya. Kalau salah di sini salah lagi. Jadi wa, untuk itu wajibnya cuma sekali. Yang kedua dan ketiga itu sunnah. Baik. Air mustakmal itu syarat yang pertama airnya sedikit dan syarat yang kedua adalah air tersebut sudah dipakai untuk yang wajib. Jadi kalau dipakai untuk yang wajib untuk membasuh yang keberapa, membasuh muka yang pertama saja itu yang wajib. Jadi air baru disebut air mustakmal itu air yang digunakan untuk membasuh muka yang pertama. Syarat yang ketiga adalah nanti diulang lagi air yang terpisah dari anggota yang dibasuh tadi itu yang namanya mustakmal contoh begini saya menggoyur air ke muka basuhan yang pertama wajib ya airnya sedikit cuman satu genggam tangan kan sedikit ya saya masukkan ke muka airnya sedikit sudah bener kemudian basuh muka bagian yang pertama kemudian yang ketiga adalah air yang terpisah dari anggota jadi yang mustakmal cuman yang jatuh dari dagu ini saja jangan salah faham nah, ini adalah di santri di pondok. ini yang salah paham punya air satu tebak kecil dipegang sama temennya ngamuk-ngamuk mustakmal nah, ini orang go bodoh tidur terus itu kalau ngaji dulu ini nah ini asal-asal diingatkan saja itu jadi belum mustakmal ada air satu timba kecil ibu memasukkan kaki diaduk-aduk dengan kaki yang enggak mustakmal kan enggak pakai untuk wudhu kan kaki bukan untuk wudhu kalau kecuali dibasuh untuk membasuh kaki jadi kalau hanya sekedar untuk cuci tangan Tidak, tidak menjadi tidak, air itu mustakmal tidak, tidak menjadi air itu rusak, rusak. Jadi tidak, harus pakai basuhan yang pertama Kalau basuhan yang kedua Tidak ada masalah Basuhan yang kedua Habis ada orang Membasuh mukanya Lalu ada yang menadai dari dagunya Untuk duduk lagi Boleh Karena apa? Air ini belum tidak mustakmal Karena apa? Basuhan yang ke Dua sebab basuhan yang kedua tidak wajib nah, ini yang harus paham sering pada orang salah di sini heran tak tahu gimana rupanya sampai terulang-ulang kadang-kadang salah air musta'mal itu ya ini syaratnya tiga bukan air sedikit kepegang langsung musta'mal ini pernah kejadian kita masuk sebuah pesantren ini setelah makan saya nyiduk air di bak baktu dimarahi saya habis-habis Ada dia mau butuh rupanya mulai tadi mau butuh memang ahli ibadah dia itu abid ah, tapi jahil ya ahli ibadah tapi bodoh ya gitu Rupanya dia sudah menyiapkan, habis buka itu langsung wuduk. Maksudnya begitu, menyiapkan kecil. Kita tidak tahu, namanya di pondok itu kan kalau sudah di depan kamar itu bukan. Kita mondok, waktu itu mondok bulanan. Mondok sebulan itu ya. Di pesantren itu kan ada pesantren itu mondok bulanan. Kita habis makan langsung nyedok begitu. Demuara, goblok ini ngambil jauh-jauh air di mustahak malik. Masya Allah, ini yang goblok siapa? Yang diamuk siapa? Kan begitu ya kita nyeraskan nggak bisa sebab orang bodoh itu kadang-kadang kalau sudah sok pinter tuh repot diingatkan nggak bisa kalau ada air kecedok tangan nggak apa-apa tangannya tangan untuk dicuci Amin ya selesai air mustakmal syaratnya tiga satu dipakai untuk yang wajib basuhan yang pertama saja basuhan kedua saja tidak menjadi air mustakmal apalagi cuma cuci tangan kalau belakang hanya sekedar amal icik diaduk-aduk begitu saya ingin masuk ke tangan, duh naik tidak apa-apa, tidak menjadi air itu mustakmal, jadi basuhan yang pertama saja itu kemudian yang ketiga terpisah, jadi ini saja yang terpisah Adapun yang di dibangkan yang kita ceduk untuk muka tidak ada masalah, tidak akan berubah tidak usah pakai cendung tidak usah pakai dayung pakai pakai gelas, gelas kecil misalnya sudah gelas, gelas kecil langsung tidur pakai gelas bak, -bak, -bak, -bak, bak apa namanya e, dayung, dayung dari, kecil langsung saya punya air satu dayung dari, dari, dari. ambil saja dengan tangan langsung ke muka dari, dari, dari. gak menjadi mustakmal selagi itu basuhan muka hanya nanti setelah basuh muka basuh apa? ibu udah pernah butuh ya setelah basuh muka basuh nah kalau basuh tangan hati-hati karena bakul giliran basuh tangan kalau kita sudah niat waktu itu kalau-kalau membasuh tangan harus kita tuh niatnya nyiduk namanya ikhtirok tanpa harus diucapkan Mbak apa maksudnya begini Bu biarpun mestinya saat itu kita membasuh tangan kita lalu kita celupkan kita pingin membawa air keluar untuk meratakan ke tangan enggak ada masalah biarpun tangan dicelupkan yang bermasalah itu langsung niat setelah membasuh muka membasuh tangan Basuh tangan kan di panci kecil Setelah basuh tangan yang pertama Dilepas, tangan itu diangkat Setelah tangan itu diangkat Maka air itu menjadi air Musta'amal, karena sudah memenuhi syarat Sudah dipakai kan Dipakai untuk membasuh tangan Sebenarnya sederhana ya, asalkan difahami Betul pelan pelannya Jadi air musta'amal itu yang sudah dipakai Untuk wudu, wuduk pun wuduk Basuhan yang pertama, jadi gak usah Bingung begini-begini, selesai ya Air musta'amal ada air mustamal untuk membersihkan najis air mustamal air yang sudah dipakai untuk membersihkan najis itu nanti tetap suci jadi bu, kalau sudah pakai wudhu itu airnya suci kalau ibu wudhu basuhan yang pertama yang keluar dari dagu ini yang jatuh dari dagu itu namanya air mus mustamal air mustamal itu suci cuman tidak bisa dipakai wudhu Air suci tapi tidak bisa mensucikan air suci tidak boleh dipakai untuk wudhu maka dari itu air itu suci kalau mau minum diminum ya tetap boleh kemudian yang kedua adalah air suci tidak bisa dipakai untuk bersuci karena bekas digunakan untuk membersihkan najis nah ini termasuk di sini banyak ilmunya yang harus dipahami orang sering salah paham begini. Nih air yang menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan karena digunakan untuk membersihkan najis adalah dengan lima syarat. yang pertama misalnya ibu kita punya baju najis ibu mengenanya najis kekencingan sama dedeknya setelah itu kan kena najis baru akan kita cuci lah kita punya air tidak banyak Airnya kurang dari dua kolah. Kalau airnya di kolam di sungai kan tinggal ceburin di sungai beres ya. Tapi karena ini kadang-kadang di rumah baknya kecil sedikit airnya, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah satu agar tetap suci ya airnya agar bisa benar cara mensucikannya dan nanti airnya menjadi air mustakmal. Yang satu airnya sedikit tadi syaratnya. Yang kedua tolongmu air didatangkan jangan air yang didatangi oleh mekena jadi mekena ditaruh di tempat yang kosong baru airnya dituangin ya jangan dibalik kalau dibalik itu rusak langsung menjadi najis kalau dibalik mekenanya yang dimasukkan ke air air jadi rusak karena ini sedikit jadi najis semuanya sudah begitu adik yang main percik ke muka najis semuanya mukanya ya jadi karena najis tapi kalau dibalik tidak ah bajunya yang ada di bak lalu air kita tuangkan setelah dituangkan bu, cukup digoyang-goyang begitu diperkirakan sudah merata airnya ke dalam apa namanya ke dalam baju baju itu diangkat setelah diangkat sudah suci enggak harus loper itu kan kebiasaannya orang was-was itu ya harus tumpah itu ya itu kebiasaan orang waswat sudah hidupnya di kota pamnya jam 4 sore, nyala, jam 4 pagi nyala jam 6 sudah mati sudah itu harus pakai seperti ini nyeksa orang ngantuan, lagi -lagi itu ustad ngantuan lagi-lagi itu ini dibahas oleh bab fikih di dalam air mustakmal najasati, air yang bekas digunakan untuk mensucikan najis ya ini contohnya airnya sedikit, airnya yang datang setelah airnya datang airnya terpisah, diangkat jadi kalau airnya belum terpisah, masih bisa dipakai. Airnya belum terpisah. Misalnya, mekena itu kita siram dengan air. Setelah itu kan airnya tenggelamkan mekena. Di atasnya kan masih ada air, ya mekenanya tenggelam dalam air. Airnya itu suci atau tidak? Suci. Mau diminum pun boleh. Mau dipakai wutuk masih sah, karena belum mustahak belum berubah karena airnya masih bersama barang yang dicuci belum terpisah kecuali mukennanya diangkat lah kalau sudah mukennanya diangkat berarti air ini sudah terpisah kalau sudah terpisah ini tanda bakal jadi mustakmal syarat lain airnya tidak berubah airnya tidak berubah kalau ternyata menjadi kuning berubah menjadi air kencing kan campur kencingnya terlalu banyak barangkali jadi kuning maka nggak boleh nggak boleh itu menjadi najis Airnya tidak berubah, kemudian bebannya tidak bertambah. Yang itu hanya dikira-kira saja. Artinya begini, air baru disebut sebagai air mustakmal. Bekas digunakan untuk mensucikan najis adalah jika air itu sedikit, kemudian air yang didatangkan ke tempat najis, kemudian sudah terpisah, kerudungnya sudah diangkat, bajunya diangkat, kemudian dilihat airnya itu tidak berubah warnanya, keempat ya, kelima juga tidak bertambah banyak maka saat itu air ini tetap suci tapi tidak mensucikannya maka adalah ilmu juga kalau ibu punya air cuman sedikit tolong hati-hati kalau mencuci cari bak yang dulu bak dikosongin tuangin saja air Adapun masalah meludak tidak meludak itu tidak penting nah, ini kadang-kadang was-was harus lober ngalir mencurah ini enggak tahu enggak tahu kitabnya di mana ya itu ya. Itu pasti ilmu katanya lagi ngopi, lagi ngelihwet, ngomong itu tok, ilmunya ilmu ngelihwet, itu. Itu paling bahayanya orang nyeksa orang kampung itu. Sudah airnya pas-pasan harus ngelomer. Sudah saya hamil anaknya umur 9 bulan, digendong sambil nimbah keberatan, kan kasihan seperti itu ya. Tidak cukup, air kita datangkan sudah selesai. Adapun masalah kesempurnaan, bikin bersih sekali lain tapi ini kita tahu harus tahu ilmu wajibnya seperti apa ilmu wajibnya adalah ya sudah air kita datangkan kudung kita angkat beres enggak pakai sabun pun beres asalkan najisnya tidak tertinggal di kerudung selesai ini saja barangkali masalah air supaya nanti ada kesinambungannya dengan yang lainnya karena waktu kita membaca kitab Riyadus sholihin itu masih bab air belum ya nanti setelah kita punya air bersih ada dua air ya yang satu air yang suci mencucikan nomor satu yang kedua ini suci tapi tidak boleh mencucikan ibaratnya kalau tadi ibu abis maksudnya bu suci habis mekenanya kena kencing lalu kita siram air hanya satu setengah timba saja yang penting airnya merata ke makna kemudian makna kita angkat airnya suci kalau ibu memasak bikin kuah juga boleh itu maksudnya suci bukan najis sih. Baik kita sudah bab, ber... bab yakin, bab yakin dan tawakul, bab masalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baik, sampai bab hadis setani, hadis yang kedua berbunyi kalau misalnya perahim Allah ta'ala nafa'an Allah bi ulumih wa bi ulumikum fi ini amin ila angkhal adhani hadis yang kedua anibni Abbasin dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhumah semoga Allah meridai kedua keduanya Sayyidina Abdullah dan abahnya Sayyidina Abbas Ayodhan juga karena sebelumnya diuratkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas juga anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu belia itu membaca doa ini bunyinya doanya Allahumma laka aslamtu ya Allah kepadamu lah aku berserah diri wabika amantu dan kepadamu lah aku beriman ketakut hati dan hanya kepadamu aku bertawakal memohon ampunan Dan jika ka dan hanya kepada-Mu lah aku bertobat aku kembali tobat masing-masing Wabika khosamtu dan hanya dengan-Mu lah ya Allah aku akan membuat perhitungan dengan orang misalnya kalau aku memusuhi orang ya denganku karenamu Ya Allah kalau kita membuat persedia kalau kita harus komplain atau kita harus berurusan dengan orang jangan sampai kita marah dengan orang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mungkin kita harus marah dengan satu orang Kenapa kita marah karena ada aturannya marah karena Allah bukan hanya karena membela diriku sendiri Allahumma ya Allah A'udhu aku berlindung Bi'izzatika dengan kemuliaanmu Ya Allah La ilaha illa anta Yang tidak ada Tuhan selain engkau Aku minta perlindungan darimu Ya Allah Antudillani Dari engkau sesatkan Ya Allah Sebab Al-Hadi huwa Al-Mudil al huwa Allah. Yang akan menghantarkan seseorang kepada hidayah adalah Allah Yang menjadikan seseorang itu sesat adalah Allah Maka mintalah perlindungan kepada Allah Agar Allah tidak menjadikan kita orang tersesat wakal itu di samping kita menampilkan dalam bentuk zahir berserah kepada Allah secara zahir tapi juga harus minta kepada Allah dalam urusan itu kita jangan mencukupkan dengan usaha zahir Rasulullah sendiri berdoa mau apa sih kita itu kalau kita pengen melakukan sesuatu itu jangan kita mengandalkan ilmu dhohir kita pakar ekonomi dengan ilmu ekonominya, yang mau dagang dengan ilmu dagangnya ternyata lupa sering lupa dengan urusan yang satu ini berdoa, memohon kepada Allah Ustadz pun kadang-kadang lupa kok mau ngaji itu yang dipikir hanya menghafal materi bahan yang mau disampaikan lupa gak doa yang membuka toko itu, buru-buru, ayo pagi cepet itu banyak nanti orang keburu pergi nanti orangnya ya jualan lupa minta kepada Allah ya padahal kan yang memberi Allah anaknya sakit, sakit langsung ke rumah sakit lupa berhenti sejenak minta kepada Allah ya kita memang sering lupa makanya diingatkan oleh Rasulullah doa jangan lupa doa ini penting bisa saja dengan berdoa ini Masya Allah anak yang sakit jadi sembuh ke dokter jadi gak ada apa-apa atau pengen diketemu ke dokter positif apa namanya demam berdarah ya kan pusing ya biarpun demam berdarah tapi karena dia sholat hajat di perjalanan disembuhkan oleh Allah kata dokter bebas jadi perlu kita memohon dan ini dicontohkan Rasulullah Rasulullah ini memohon tapi permohonan memohon memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa dan dibarengi dengan ini Allahumma ya Allah laka aslamtu aku Mem menyerahkan kepadamu ya Allah. Ikrar ya kalau hanya berislam menyerahkan dirinya kepada Allah, iman kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tawakkaltu, aku hanya bertawakal kepadamu ya Allah. Kemudian di ujung akhir hadis ini disebutkan jin dan manusia bakal mati. Maksudnya tawakal kalau mau berserah diri yang sesungguhnya itu serahkan urusanmu kepada zat yang tidak akan mati yaitu Allah subhanahuwata'ala kalau ada orang bergantung menyerahkan urusannya kepada yang namanya manusia tawakal kok kepada manusia atau tawakal kepada jin mereka bakal mati tapi kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah subhanahuwata'ala maka Allah lah yang akan mengurusi urusan kita dan itu sebaik-baik cara bertawakal tawakal ingat kemarin sudah disebutkan syarat sahnya tawakal usaha dulu enggak boleh orang tawakal tawakal saja tanpa usaha itu adalah orang yang enggak benar jadi kalau pengin kenyang Bu sederhana ya ibu lapar lapar ya kemudian ada orang ngasih sate pes nasi apa kalau di Cirebon ya dunia se nasi jamblang woh, segala macam di hadapannya sudah lapar dua hari enggak makan gimana Bu kira-kira tawakalnya itu bagaimana? apakah tawakal saja anda usaha, tangannya anda digerakkan sambil berkata kalau memang saya harus kenyangkan nanti pasti kenyang sendiri begitu ada gak kira-kira? gak ada ya, pasti harus gerak tangannya lah ini adalah yang benar, usaha baru tawakal nanti usaha dulu usaha gerakkan tangan sebab gerakkan tangan pun belum tentu bu subhanallah piringnya itu pegangnya megangnya kurang hati-hati jatuh kalau jatuh ke lantai mungkin bisa dimakan, cuman karena dia terlalu lapar jatuhnya di kandang kambing, mau apa yuk? Nah. Padahal eh, biar usia sudah usaha, belum tentu orang sudah usaha itu mendapatkannya. Tapi harus sambil usaha, ya kita serah kepada Allah. Jangan memastikan pasti milik saya. Saya pasti kenyang, oh, belum tentu. Subhanallah. Ada orang makan di warung nih ada yang cerita sudah makan di warung. Dia orang kaya punya duit makan ikan panggang, ayam segala macam. Wah, seolah-olah kan langsung kenyang ya. Langsung kenyang. Rupanya orang ini tertarik dengan ikannya baru digigit masuk duri. Rumah sakit dulu belum makan dia. kan? Jadi jangan memastikan saya bisa kenyang. Undak, oh, tawakal ini Allah. Masuk duri, masuk rumah sakit, dirontsen nyangkut di sini operasi lehernya setelah itu pun udah bisa langsung makan maka makanya itu jangan mengatakan saya pasti bisa kenyang ah enggak serahkan kepada Allah selagi kita serahkan kepada Allah ditolong Insya Allah enggak keselak gitu nanti ya kalau sombong ya itu bismillah pun enggak lep lep lep lep begitu ya tapi jangan mencukutkan kalau orang keselak bukan berarti tidak bismillah ya tidak bisa saja karena khususnya lupa dipikir daging ternyata tulang itu bisa saja suudan sama orang kan enggak boleh nanti ada setiap orang keselek dibilang tuh suud enggak pernah bismillah ya ini enggak maksudnya tawakal ini harus serahkan kepada Allah Allah yang mengenyangkan dan Allah yang akan memenuhi perut kita kebutuhan perut kita Hadis berikutnya adalah al-hadithu-tharih al-hadithu-tharih an-ibni Abbasin radhiyallahu anhu aidon dari sayyidina Abdullah bin Abbas kola beliau berkata Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunah cukup bagi kami Allah Yang, yang merasa cukup, cukup Allah lah yang menolongnya tertolong yang, yang tidak merasa cukup dengan Allah tidak bakal cukup Sampai ada orang bacaan Allahu kafi Semuanya kalau sudah Allah kafi cukup Allah al-Kafi yang akan mencukupi segalanya. Qala Ibrahim jadi hasbunallahu wa nikmal wakil. Ini adalah yang pernah dibaca Nabi Ibrahim hina ulqiya fil nari tatkala beliau dilempar di api. Setelah membaca itu, Allah memberikan pertolongan karena apa? Ibrahim menyerahkan urusannya kepada-Ku, ya harus aku tolong. Maka setelah itu Allah menyuruh api kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wahai api menjadilah engkau dingin. Kenapa? Karena hamba-Ku Ibrahim sudah menyerah menyerahkan urusannya kepadaku. Kalau sampai menyerahkan urusan kepada-Ku lalu enggak beres bagaimana? Maka Allah menjadikan api yang semestinya membakar jadi tidak. Kalau kita serahkan kepada Allah beres. Sehingga doa inilah yang sering diberikan oleh para ulama dalam keadaan susah, kita jangan lupa baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil dalam keadaan apa saja? Bencana, bahaya. Jika tiba-tiba kita dihadapkan bahaya, serahkan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga ini adalah haizib-fizibnya orang perang zaman dulu, adalah haizib Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini. Artinya jangan mencari bahaya lo ya jangan lalu begini coba nyalakan api, api. aku baca khasbunallah wakil mau nyebur ke api Ya ini enggak benar. nabi ibrahim tidak nyebur sendiri tapi dicoburkan kalau nanti ada yang mau dijemurkan di api baca khasbunallah Insyaallah dingin nanti jadi diserahkan kepada Allah dan nanti akan dapat pertolongan yang luar biasa dahsyat. jadi ilmunya ilmu khasbunallah kalau pengen ditembak enggak apa-apa nanti nunggu perang baca khasbunallah yang banyak Makanya enggak usah ada ilmu-ilmu bisa terbang, ilmu, ilmu enggak tembus ini ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini adalah doa. Ini diamalkan termasuk Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun waktu guru kami waktu di mana Masjid Sumber memberikan ijazah kalau tidak salah hasbunallah wa ni'mal wakil tidak tahu di sini waktu itu sempat ngasih ijazah atau tidak hasbunallah wa ni'mal wakil dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, mungkin lagi di toko ya Allah, kau tidak ada orang jualan hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah, serahkan kepada Allah kalau nyerahkan sungguh-sungguh, Allah bakal nolot nerahkannya sambil sambil ngedumel ya Allah, sudah hasbunallah seratus belum ada orang beli ini Ah, ini tidak beres hasbunallahnya hasbunallah yang benar hasbunallah wa ni'mal wakil dan ini yang dilakukan oleh para ulama waktu zaman PKI dulu zaman perang kita orang itu apa kita banyak orang mendengar cerita semacam itu membaca hasbunallah yang banyak hasbunallah berapa ribu kali karena memang maknanya untuk serah kepada Allah kalau sudah serahkan kepada Allah yang nolong biarpun peluru enggak tembus nanti atau orang mau nembak enggak kelihatan zaman dulu sekarang hasbunallahnya ini zaman lainnya sekarang hasbunallah wa wakil untuk bertawakal kita di saat kita di jalan usaha dan sebagainya. Dan kalau sudah diserahkan kepada Allah, Allah memberi solusi yang paling bagus. Sambil hasbunallah pekerjaannya haram bohong itu. Kerjanya haram sambil hasbunallah, aku serahkan kepada Allah, enggak dikasih oleh Allah. Kalau menghasbunallah pekerjaannya yang halal bakal ditolong sebab Allah pasti menolong kalau orang ini benar. Waqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu juga yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu tatkala ada orang yang berkata innanasa qajamulakum wa hay Muhammad ada orang ngasih tahu orang-orang telah bersekongkol kumpul untuk membunuhmu dikepung Nabi Muhammad musuh-musuh Allah sudah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad jama'u mereka bersepakat sekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad Hai Fah, fahsyauhum inna nasa kajamu lakum falah taksyauhum wahsyauhni nah, Fahsyauhum Dalam Al-Quran Innan nasa kejama'alukum falatahsyauhum wahsyau'ni Ini tak lama Tidak ada pake lah Mana Seperti inna nasa orang pada ngasih tahu kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah orang-orang pada bersekongkol mau menghancurkan kita Mungkin kita harus tunda ini karena dalam Al-Qur'an Fala tahsyauhum atau mungkin ah begini kita Insyaallah kembalikan nanti kita kembali tek Al-Qur'an kalau aku tek Al-Qur'an inna nasa kajama'u lakum Fala tahsyauhum wahsyauun orang-orang sudah pada berkumpul Ma ingin menghancurkanmu, wahai Muhammad maka jangan takut kepada mereka ini Allah yang berfirman ya yeah, yeah, yeah. jangan takut kepada mereka. <tuk> mereka takutlah kepada aku saja wahai Muhammad, itu Al-Quran karena ini hadis, ini cerita ada orang-orang ngasih tahu ya Rasulullah, orang-orang pada kumpul mau ganggu kita, gimana ini? hati-hati lu, maksudnya begitu takutlah <tuk> tapi Nabi Muhammad tidak takut takutlah engkau eh uh. Bazatahum imana dan Allah menambahkan kepada mereka keimanan wakalu dan mereka berkata. Saatkanlah Nabi Muhammad ditakut-takuti oleh ditakut-takuti Muhammad orang-orang sudah pada berkumpul untuk menghancurkanmu. Takutlah kamu. Hei Nabi Muhammad malah bukan tambah takut zādahum īmānan Allah memberikan kepada kelompok Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad keimanan dan dibuktikan kalau mereka tidak takut apa malah berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil maksudnya ni'mal wakil itu apa ni'mal wakil sebaik-baik zat yang dipasrahi Wakil yang dipasrah. Jadi kalau kita memasrahkan, menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah sebaik-baik dat yang bakal mengurusi urusan kita. Nikmal Maula Wan Iman Nasir. Biasanya kelanjutannya. cuman dalam hadis ini ini. Hasbuna ya. bagi kami cukuplah Allah. Wanikmal Wakil dan Allah adalah sebaik-baik dat yang dipasrah lah kalau nyerah kepada Allah Allah enggak akan membiarkan ditolong maka setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan Wallahu A'lam biswab ada pertanyaan Jujuk Allah Rizazil kami hadirkan kepada Buya Yahya atas pembacaan kitab Riyadhus solehin dan adridul sorehnya selanjutnya mengejar kepada sesantanya jawab kepada hadirin hadir yang bertanya kami persilakan. namun untuk mempermudah season ini kami persilakan tiga penanya dulu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Bu Yahya, Yahya yang dimuliakan Allah saya mau bertanya mengenai tentang akhirat terakhir. pertanyaannya adalah apakah bisa kami bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun saya hmm, cinta pada sunah-sunahnya, solatnya, zakat, puasa dan Hajinya sudah dilaksanakan, tapi maksudi Allah belum tentu menerima, eh, belum tentu memaafkan saya Mungkin saya nanti kelak di akhirat di godok dulu atau disucikan dulu dan akan ditaruh di surganya paling di terasnya aja sedangkan baginda rasul ada di surga yang paling eksekutif maka Apakah bisa hmm, kanjeng Nabi Bisa bertemu dengan saya Sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada guru kami Bu Yahya yang sangat saya tohati dan saya hormati Semoga selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah dan dipanjangkan umurnya saya ingin bertanya mengenai Nenek saya yang sudah tua Yang sangat sepuh Dan beliau tidak bisa sholat Dan kayaknya sudah Setengah pikun gitu Bu ya Jadi dikasih ibu kenah pun Dibalikin lagi gitu Jadi bagaimana sholatnya apa cukup Tiap hari sih beristighfar sama sholawat Mohon doanya Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari ibu bapa yang baru tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati alangkah lemah alangkah lemah. Ya ya jenis yang Arif. Yang saya tanyakan deskripsinya yaitu seorang istilahnya bayi yang masih kecil yang menanggung hadas waktu salat bapaknya bapaknya waktu salat terus si bayi itu merangkul atau kalau ikut sujud ikut gendong gitu. Biasa umumnya kayak gitu. Anaknya masih kecil yang menanggung hadas Pas bapaknya sholat Dia ikut gendong atau Di sampingnya Semuanya sujud Contohnya sujud Misalnya itu sujud Atau ruku Apakah sholatnya itu sah Terus yang kedua yaitu Masalahnya keluar dari masalah Bab tentang masalah zakat bagaimanakah orang yang setiap harinya pegawai negeri kasabnya itu apakah uangnya itu upahnya itu termasuk ditanya zakat tangga itu seprofesinya itu apa termasuk zakat itu cukup makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mungkinkah kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabnya adalah sangat mungkin Ada yang orang bertemu Dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi Karena Nabi Muhammad juga pernah bersabda Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari Man ru'ani fil manami Saufa yaroni fil yaqdoti Fa inna syaitona layatamadthalubi Orang yang melihatku Di dalam mimpi itu akan dimudahkan untuk melihat di alam nyata. Sebab setan tidak bisa menjelma jadi Nabi Muhammad masuk ke dalam mimpi kita. Jadi kalau ada orang bermimpi ketemu Nabi Muhammad itu benar. Karena setan tidak. Tapi ingat dalam hal ini orang tidak boleh berbohong. Kalau orang mengaku pernah mimpi tapi tidak pernah mimpi langsung tidak dikenal Nabi Muhammad. Ada orang ngaku-ngaku mimpi biar disebut sebagai dukun ampuh kan. Dukun ampuh, saya bisa ketemu Rasulullah. Saya ngobrol di kubur Nabi Muhammad, termasuknya dukun dia, bohong. Lah itu. Kalau semua jujur, malah lain. Ada pun orang di saat mimpi ketemu Rasulullah, jangan banyak ngobrol, takut bab sombong. Simpen itu nekmat dari Allah, sudah luar biasa. Mimpi ketemu Nabi Muhammad, seka kampung denger. takutnya bohong, ya gak bisa, gak ada yang ikut si mimpi ya ada yang ikut mimpi kalau orang berjalan di ziarah kan masih ada saksi ya kalau mimpi gak ada yang ikut ya ikut mimpiku malam ini gak ada makanya hati-hati berbohong, banyak orang berbohong atas nama mimpi Rasulullah karena dengar kalau orang mimpi Rasulullah pasti benar dan tandanya orang baik, Makanya kesempatan ya Allah semalam aku mimpi ketemu Nabi Muhammad adalah Habib Hasan bin Abdullah Syatiri itu marah suatu ketika karena rupanya budaya anak-anak ngaku beliau dibukakan oleh Allah ngaku Mimpi ketemu Rasulullah, oh mimpi Rasulullah, dikit-dikit mimpi Rasulullah. Memang mungkin benar, tapi mimpi Rasulullah kok tingkah lakunya tidak benar. Itu. Sebab kalau sudah mimpi ke Rasulullah itu berangkat dari kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad, kalaupun dia orang jahat jelek, ketemu Rasulullah ada perubahan, karena maknanya lain, mimpinya Rasulullah itu luar biasa, mesti ada perubahan. Sudah mimpi Rasulullah masih saja dukun, masih saja ngaco, masih saja enggak karu-karuan mimpi Rasulullah, model apa itu? jadi mimpi Ketua Rasulullah itu luar biasa ne'mat dan tidak sombong orang Ketua Rasulullah itu maunya bercerita kepada orang itu berat kecuali ada wasiat Rasulullah titip salam misalnya kayak misalnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal asli Imam Syafi'i anhu bertemu dengan Rasulullah yang di dalam mimpi itu begini Wahai Syafi'i aku titip salam kepada Ahmad bin Hambal akhirnya Imam Syafi'i begitu gembiranya ketemu Rasulullah Karena ada pesan Di tiap salam Maka disampaikan salam Nyuruh satu orang Pergilah engkau kepada Imam Ahmad Dan sampaikan salam Rasulullah Aku ketemu Rasulullah Sampaikan salam kepada Imam Ahmad Disampaikan kepada Imam Ahmad Alaika wa ala syafi'i Wa ala rasulillahi assalam Kepadamu wahai utusannya Imam Syafi'i Dan kepada Imam Syafi'i Dan untuk Rasulullah adalah assalam Setelah itu sangking senangnya Imam Ahmad bin Hanbal Diambil baju Dilepas jubahnya diberikan kepada Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i yang gurunya Imam Ahmad bin Hamal bertanya kepada orang yang membawa diambil dari min hizanatihi atau min ala badanihi sampai kalimatnya unik min hizanatihi itu baju diambil dari badannya atau min ala badanihi atau diambil dari badannya. Dia katakan oleh sang membawa ini dilepas dari bajunya langsung oleh Imam Shafi'i dicelupkan dan diminum airnya tabarukan ngambil barokah kepada muridnya jadi ngambil barokah dari pekasih orang soleh gara-gara mimpi ketemu Rasulullah di salami Rasulullah jadi mimpi ketemu Rasulullah setelah itu bakal ketemu dengan Nabi Muhammad dan tidak banyak ngobrol orang kalau sudah ahli ketemu Rasulullah itu tidak banyak cerita itu hanya bohong, biasa saja banyak bohongnya kalau banyak cerita itu, Sudahlah lah itu nikmat besar dari Allah, luar biasa diam saja antara anda dengan Allah kemudian dan bisa ketemu Rasulullah. Dan banyak para sulihin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan yakdoh. Hanya orang yang anti saja. Ada sebagian yang orang anti-salawatan, anti-tawasul itu mengingkari ketemu dengan Nabi Muhammad di alam nyata. Itu bab karomah. Karomah itu adalah kemuliaan. Nabi Muhammad betul di alam barzah. Tapi kalau Allah ingin mengangkat seseorang, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketemu dengan malaikat. Alam barzah, alamnya lain, malaikat alamnya beda Alam barzah, alamnya beda Tapi Allah bisa mempertemukan kita Dengan Rasulullah Atau Rasulullah yang diberi kemuliaan sehingga ke alam dunia Atau kitanya kembali Kitanya di, di, di karena karomah Diantarkan ke alam barzah Bertemu dengan orang di alam barzah Nabi Muhammad kan pernah lihat Nabi Muhammad di alam dunia Bisa menyaksikan apa yang terjadi pada kejadian orang di neraka orang di ini dan sebagainya dan itu semuanya belum pernah terjadi tapi Nabi Muhammad melihat sesungguhnya bagaimana ini kasusnya umat Nabi Muhammad belum ada yang masuk neraka waktu itu dan belum banyak tapi Nabi Muhammad melihat jutaan manusia tapi nggak pernah didiskusi oleh orang yang mengingkari Nabi Muhammad bisa hadir di dunia ini bagaimana Nabi Muhammad saw melihat ya, ya, ya, ya. itu cerita atau melihat ya, ya. melihat Nabi Muhammad umatnya di umatnya masih belum masuk neraka gimana ini masuk akal atau tidak ini bukan urusan kita itu Allah yang mengatur kita mau mengatur Allah subhanahu wa ta'ala nggak mungkin ketemu Rasulullah iya gimana mungkin memulutan saja kamu tidak pernah ngadain bagaimana bisa ketemu Rasulullah tidak wasul dengan Nabi Muhammad saja nggak mau bagaimana akan ketemu dengan Rasulullah ya wajar mereka mengingkari ketemu Nabi Muhammad para guru-guru besar ketemu dengan Rasulullah dan buktinya adalah mereka semakin soleh baik nangis ibadahnya kuat Nah ini ketemu Rasulullah adalah mungkin dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad salam biarpun hanya dalam mimpi kemudian uh, masuk surga bisa Allah Allah bisa mengampuni siapa saja kita banyak dosa Allah bisa mengampuni dosa kita semuanya Tapi kan tidak ada jaminan ini ya Maka dari itu kita banyak istighfar Agar bisa bersanding dengan Nabi Muhammad Dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad Mungkin karena kita cinta Nabi Muhammad ini Karena kita cinta dengan Nabi Muhammad Ini sebab diampuni dosa-dosa kita nah, Insya Allah setelah itu Biarkan dosanya segunung Nah ya sudah diampuni Kenapa? Tidak susah bagi Allah Allah tidak butuh dengan dosa dan amal kita Dia Sudah masuk surga, masuk surga Selesai Semoga kita termasuk orang yang diampuni Allah Masuk surga ini mikir berusaha kita banyak, makanya banyak istighfar Yang banyak kita takutkan Eh, cinta kita tidak dianggap cinta palsu Sebab kita lebih cinta kepada yang lain Salah Mb. Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad begini, ikut model di televisi ini bagaimana? Baju yang cantiknya, ya Rasulullah Tapi saya masih semenjang bergugat, mungkin gimana? Ya, eh, tidak bisa ketemu Rasulullah nanti, ya. Kemudian ada seorang tua yang sudah tua sebab sholat itu, syarat sahnya sholat itu ada akal. Anak kecil yang belum berakal, maka tidak wajib sholat. Maka sholat bagi anak-anak kecil hanya anjuran saja bagi orang tuanya untuk menganjurkan. Kalau sudah usia 7 tahun, kita anjurkan untuk sholat wajib bagi orang tua memerintah. Tapi bagi anak tidak wajib. Kalau anda punya anak 7 tahun, kok tidak diajari sholat dosa? Biarpun sholat belum wajib bagi anak kita. Tapi orang tua mengajarinya wajib belum punya akal orang tua yang sudah pikun hilang akalnya tidak wajib melakukan sholat jadi sholat bagi beliau hanya sekedar anjuran semampu dia ya karena dia enggak sadar batal wudhu enggak batal wudhu ini kadang enggak faham jadi salat bagi beliau adalah seperti anak kecil ada kekurangan-kekurangan dimaafkan dan dipermudah solat. Namanya orang hilang akal, namanya pikun itu hilang akal, ya, benar-benar hilang akal, enggak sadar dia, ya. ngerti tapi lupa lagi, lupa lagi. Ya itu seperti halnya orang gila itu juga tidak wajib melakukan solat. Orang gila tidak wajib. Jadi katakan kepada orang-orang yang kalau pengen enggak solat bebas, enggak puasa, enggak dosa solat, enggak dosa, enggak apa, solat enggak dosa, puasa enggak puasa, enggak dosa, dosa, dosa, gampang jadi gila atau pikun dulu. Beres, enak ya. Eh. Doa setiap hari ya Allah jadikan aku gila dan pikun gitu aja, biar nggak sholat. Oh masih seger buker masih nggak mau sholat, bagaimana ini? Berarti minta pikun sama minta gila orang itu ya. Jadi yang nggak sholat minta gila ya, biar tidak sholat. Jadi ini nggak apa, -apa. Itu dipermudah untuk orang tua. Ini juga ada ilmunya ya. Kalau kita bimbing sholat kepada orang tua dipermudah, kita harus mengerti fikihnya yang mudah. Kadang-kadang ada orangnya tidak pikun tapi fisiknya lemah. Kalau bisikin lama jangan dipaksa enggak bisa berdiri boleh duduk enggak bisa duduk boleh baring enggak bisa baring boleh telentang jangan mentang-mentang baca kitab safinah syarat sahnya salat harus berdiri nenek-nenek sudah bungkuk tua sudah sakit-sakitan suruh berdiri Lupa anaknya jaga, jatuh, jidatnya kecedot, tembok akhirnya bilang Saya enggak mau sholat lagi takut kecedot, tembok lagi ini. Gara-gara anaknya atau cucunya yang mondok setahun ngantuan Yang dibaca safinah saja, salat-salat harus berdiri nah, Kalau tidak salat berdiri tidak, nyiksa Itu sangat bodoh Ya yeah. Tidak sebisanya, lakukan sebisanya Karena orang tua kita sudah sepuh Ya sudah, kalau memang perlu bimbingan, nah ini termasuk kalau orang tua sudah sepoh menjelang ajal beliau, apalagi sudah sakit, tolong diperhatikan. Apalagi di rumah sakit, biasanya kalau kita masuk rumah sakit, kita minta tolong televisi ini dimatikan. Biasanya orang kaya itu musibahnya kalau masuk rumah sakit ada televisinya. Jadi sambil jaga rumah, sakit, jaga orang sakit, anaknya nonton film, ibunya mati nggak tahu. Musibah. Tolong dimatikan. Itu televisi dan bimbing. Sholat itu sampai menjelang ajal. Itu sholat tetap wajib. Perdengarkan kalimat. Ibu anda sudah tidak bapak. Anda enggak butuh sate enak. Bakso pedes, docang, segala macam. enggak butuh itu sudah. Butuhnya bagaimana anda bimbing makanya dianjurkan giliran anaknya satu-satu baca Al-Quran terus itu denger itu hati jangan ya, nyambuh kalau dicabut nyawanya saat itu dengar Al-Quran Masya Allah nikmat itu anak yang berbakti bener ini masa nanti nonton film dar darah dar. Ya Allah ibu mati Bapak mati anak durhaka ini ini perhatikan di saat ibu sakit, orang tua sakit, atau siapapun orang yang sakit Menjelang kematian beliau ini, tolong, sholat di depannya Dianjurkan, karena membayangkan dia rindu sholat Ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya mau sholat, kok mati? Mati dalam keadaan rindu sholat Musnul Fatima Baca Al-Quran, giliran, ada yang berpikir Tidak harus, ibu baca Allah, pak baca Allah, Allah, enggak usah Kita hanya menuntun saja, Allah, Allah Allah, perdengarkan kalimat-kalimat mulia kalau dicabut nyawanya dalam keadaan dengar kalimat mulia, bukan dengar lagu-lagu musibah itu anaknya. Ini adalah termasuk kalau dengan orang sepuh Beliau tidak butuh makanan enak Tidak butuh yang macam-macam Butuh bagaimana dihantarkan waktu meninggal nanti Dalam keadaan khusnul khotimah Kemudian masalah zakat profesi Ini adalah yang sudah umum ya, Di dalam usul madhab syafi'i Tidak pernah dituliskan yang semacam itu Akan tapi para ahli fikih madhab imam syafi'i Di akhir zaman ini Sudah mengarah kepada madhab imam A a, Abi Hanifah anhu, Bahasanya semua yang menghasilkan itu Harus dizakati termasuk profesi, gaji dan itu bisa saja penghitungannya adalah satu tahun kalau memang sekali gajian satu nisop ya satu nisopnya itu adalah bisa ada dua pendapat dalam hal ini yang pertama adalah disamakan dengan nisopnya orang padi padi nisopnya orang panen nisopnya orang panen itu adalah senilai sekitar 700 kilo atau satu ton padi anda boleh milih ikut nisabnya padi atau ikut nisabnya perdagangan. Kalau perdagangan itu senilai 94 gram dan jauh ini ya. Petani punya satu ton sudah wajib di zakati. Orang yang punya zat, yang punya pertokohan harus ada nilainya sekitar 94 gram emas. Diperkirakan 26 juta ya. Jadi kalau punya duit 60 juta punya perdagangan sekitar 60 juta sudah wajib eh, 26 juta sudah wajib dizakati. Maka Anda boleh milih karena ini adalah masalah ijtihad dikampangkan, Anda boleh karena Anda orang yang sangat cinta zakat, Anda ikut nisabnya padi. Jadi kalau Anda punya penghasilan 3 juta, berapa? 3 juta ya kira-kira. 1 -kira? ton itu berapa sih nilainya? Maka Anda wajib mengeluarkannya. Cuma nisabnya ikut nisab tijarah. Nisabnya ikut nisabnya perdagangan dua setengah persen saja tidak diikutkan padi ini bab ijtihad kalaupun anda ingin mengikutkan nisopnya nisop Hai perdagangan atau nisab emas maka biasanya dihitung setahun jadi gaji itu dikumpulkan dalam setahun ada tidak 26 juta kalau sekiranya ada 26 juta maka waktu itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya zakatnya adalah tetap dua setengah persen cuman cara mengeluarkannya bu daripada di akhir tahun mending dicicil setiap bulan dikeluarkan dua setengah persen bulan berikutnya dua setengah persen itu meringankan sebab dua setengah persen itu kalau kali dua belas bisa gaji sebulan habis keberatan nanti jadi ini diantaranya masalah ijtihad ya. hal ini perlu sekali untuk kita mengarah karena memang ijtihad semacam ini penting Kenapa? Pertanian itu punya satu ton sudah wajib, ada orang gajinya itu sebulan dua lima juta enggak wajib zakat, kan kelewatan ya? Ini adalah masalah zakat, namanya zakat profesi, sudah kita harus menghantarkan kepada pemahaman zakat profesi, harus kita ambil dan itu yang sudah dihadirkan oleh para ulama, dari para ahli fikih termasuk khususnya fikih madhab imam syafi'i, sudah mengarah ke situ, biarpun itu bukan dari usul madhab imam syafi'i. Ini ada masalah yang ada berkenaan dengan Almarsha Allah. Kita pengen anak-anak kita suruh menyimpan apa namanya soal pertanyaan tidak pernah disimpan bagaimana? Disimpan pertanyaan ditulis, diketik barangkali sempat menjawabnya. Kalau tidak bisa dijawab di sini, kan nanti bisa ditulis, bisa dipukugkan. Ini bagaimana seorang Muslim yang mempunyai tato di tangan, terus orang tersebut menjalankan solat, lakukan solat. Haram membuat tato. Tapi kalau sudah tato jadi bagaimana? Jadi kalau orang sadar seger buger ingat sehat enggak ada masalah membuat tato hukumnya haram. La'anallahu alwasimah walmustausimah. Allah melarang melaknat orang yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Ini pembuatannya. Tapi kalau ada orang saya dulu preman Badung di Bekasar aku buat tato gimana? Dadaku burung Garuda, punggung kupu-kupu. Nah, lengannya naga, sebelahnya ular uh, sebelahnya banyak cacing. Pokoknya macam-macam ada orang aneh-aneh ya. Kita sering melihat di pasar-pasar orang bertato-bertato. Tapi itu adalah hamba Allah yang bisa saja oleh Allah diberi hidayah. Dan banyak. Kemudian pengen datang ke rumahnya kiai, kiai saya pengen tobat. Dasar Kiai kiainya ngajinya ngantuan, langsung bilang apa? Setrika. Bubar ini. Dari mana ilmunya suruh nyetrika ini? Suruh nyetrika bubar, lompak, reyman suruh setrika ya. Gimana ini? ya ternyata, ternyata, ternyata semuanya ada ilmunya, kalau sudah jadi maka ya sudah, kalau bisa dihilangkan, tapi jangan dipaksa yang penting sholat dulu, sholatnya adalah sah dan ini disebutkan dalam kitab namanya Bushral Karim, barangkali ada yang pernah para asatid, ini adalah referensinya dari kitab yang disebut sebagai ibnu Hajar kecil Ba'ishan itu dalam Bushral Karim beliau merinci masalah ini tato baru dihilangkan kalau sudah memenuhi 5 syarat satu, tidak ada manfaatnya kalau tato itu masih ada manfaatnya nggak usah dihilangin. kita pernah tanya kepada Habib Salim Syahtri, gimana tato kah ada manfaatnya? ya Habib, ya mungkin ada tato di bagian tertentu itu suaminya seneng bener dengan tato itu, maka nggak usah di <laughs> Jadi pokoknya suaminya mau bicara dihilangin, saya seneng ya sudah, apalagi tidak ada orang tahu misalnya di mana begitu istrinya pernah punya tato atau jadi ya atau untuk uh, uh, jadi seperti itu. Jadi kalau ada manfaatnya kalau tidak ada ya enggak usah. Kalau ada manfaatnya enggak usah dihilangkan kalau tidak ada dihilangkan. Yang kedua, tato itu sudah ter, tidak tertutup dengan kulit. Kalau sudah tertutup dengan kulit enggak wajib dihilangkan. Kalau sudah tertutup dengan kulit tidak wajib dihilangkan. Yang ketiga adalah tato itu tidak wajib dihilangkan kalau membuatnya dalam keadaan tidak ngerti hukumnya. Preman nggak ngerti ya rata-rata ya. Nah, karena tidak ngerti dimaafkan jangan diseksa. Atau buatnya masih masa kecil dia belum balik membuat tatto maka dimaafkan. Keempat ya. Yang kelima apa ya? Oleh? Hah? Hah? Oh baik. Yang kelima adalah jika proses penghilangannya nanti sampai harus pakai tambalan-tambalan sehingga wudunya enggak sempurna. Jadi misalnya di tangan kalau nanti dioperasi harus pakai pembalut kan? Kalau itu akhirnya tayamimnya nggak sempurna, maka nggak usahlah ditato apa, dibuang tatonya, biarin tatonya. Lalu nanti kan saya mau jadi ustadz gimana kalau ada tato? Bagus itu preman saja bisa jadi ustadz, masa mondok bertahun-tahun nggak bisa jadi ustadz? Eh bagus itu. Nah apa, apa? Assalamualaikum ada tatonya. biar tahu kalau dulu preman, sekarang kusuk, nggak ada semusik. Kadang-kadang diterkana kita terang ketemu orang, kenapa tanganmu begitu disetrika? aduh masya allah, kasian bener ya harus trika sakit nyiksa roh hukumnya maka ini lima hal ya satu tidak ada manfaatnya kemudian waktu natonya sudah gede ketika dalam keadaan dia ngerti apa uh, sadar ngerti kemudian tato itu adalah uh, tidak menjadikan kita ini bertayamum nanti tatonya bertambal nanti kemudian yang kelima adalah belum tertutup dengan kulit. Kalau sudah tertutup dengan kulit atau dibuat waktu kecil, ada dibuat waktu tidak ngerti atau ada manfaatnya. Atau kalau dioperasi nanti tambah kita cuci wudunya enggak beres, maka enggak usah dihilangkan. Itu hukumnya tato yang ini jarang ditemukan subhanallah waktu kita membahas memang ada isyarat dari kitab-kitab itu satu satu satu, ternyata waktu kita membaca kitab nama Yusro Kalim, syarat itu dikumpulkan dalam satu tempat dan sungguh ini ilmu, makanya kadang-kadang ada kitab gede gak ada, coba kita baca Fatul Mu'in dan syarahnya gak ada, kita baca Minhaj dan syarahnya gak ada, ternyata dikumpulkan oleh Imam Ba'ishan dalam kitab namanya Bisral kalim dan satu-satunya kitab dan beliau bukan ngarang ternyata diambil dari kitab-kitab lain dikumpulkan di situ. Nah ini adalah faedahnya menuntut ilmu ini saja karena waktu sudah sudah waktunya kita juga ada janjian dengan saudara-saudara di tempat lain di Losari dan kami menghimbau mohon didoakan ya, jangan lupa ya. Kalau Anda tulus Madrasah Ilmuya bukan karena kami yang mengisi tapi ketahuilah karena ada orang-orang ikhlas yang ada di tempat ini. Maka sering didoakan majlis ini agar barokah. Dan lagi-lagi semoga pembangunan pesantrennya terus dan dikirim orang ya Didoakan semoga kita ingin tanah kiri kanan ini atau agak sedikit lebar agar tambah. Didoakan yang punya tanah akan dipilih oleh Allah menjadi kasih Allah. Sehingga mudah di dalam kita ber, berkomunikasi tentang tanah. Didoakan yang benar. Karena orang kadang-kadang kalau sudah Allah menggerakkan, Allah memilih seseorang itu tidak susah. Tiba-tiba tanah kemarin tidak ingin jual karena ada kerinduan dijual. Allah mengganti dengan uangnya dibelikan ke tempat yang lain lebih manfaat. Nah ini ada, kita doakan yang menjual tanah ke kita. artinya nanti jadi barokah, anaknya barokah. Yang akan membelikan tanah kepada untuk kita, barokah semuanya. Kita didoakan ya agar semuanya. Karena kita tidak ingin orang yang kita beli tanahnya jadi orang melarat sengsara na'udhuwillah kita yang pondoknya gede tak tanya orang yang jual tanah ke kita jadi melarat tidak ingin tetap dia bahagia mulia semuanya yang membelikan tanah untuk kita tetap bahagia mulia semuanya seperti itu maka ini perlu doa ya kita baca fatihah sekali semoga segera tanah kalau tidak depan kiri kanan kalau perlu sampai depannya karena kita ingin punya sekolah-sekolah juga punya semuanya sehingga menjadi sebab ibu-ibu yang doain bapak-bapak doain ini Masya Allah sudah meninggal nanti tak taunya amal jariah gara-gara doa tersebut jalan ter terus semoga Allah ilmu ramper mudah semuanya pelebaran tanah kebangunan masjid pembuatan televisi dan semoga Allah mengirimkan kepada kita semua orang-orang yang ikhlas yang tulus menjauhkan orang yang tidak ikhlas membersihkan pesantren ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang belajar sini manfaat ilmu mereka untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, masyarakat mereka dan bangsa dan semoga Allah menjaga umum iman kita, akhlak kita, ketulusan kita, panjang umur dalam ketaatan, kata sehat wal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika nesta Ada salah satu ibu yang lagi sakit, Ibu Masfiah kemudian juga ada adik kita yang mau melaksanakan ujian, ujian nasional, dan semuanya adik-adik dari putra-putri para jamaah yang akan melakukan ujian, dan yang lainnya juga, dan juga saudara kita yang sakit, baik di, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka, biaya yang digunakan untuk pengobatan, semoga menjadi, e, menjadi biaya pengobatannya menjadi amal jariah yang manfaat kemudian juga diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberi kesabaran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Allahumma arhamna la tu'adhdhibna wa la tuqhnina wa la ta'dhilna wa la ta tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir 'alaina innaka 'ala kulli syangi dir. jadikanlah kami orang-orang yang tuluskan ikhlas ya Allah. Tambahkan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah. Makmurkan majlis ini ya Allah. Makmurkan majlis ini ya Allah. Jadikan ini sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Di masyarakat kami Allah dan mudahkanlah ya Allah pesantren ini Allah dalam segala urusan mereka radio kami semoga mudahkanlah dan mudahkanlah kami untuk menghadirkan televisi ya Allah pelebaran tanah pembangunan dan ya Allah berkahilah semua yang telah engkau berikan kepada kami Allah orang yang memiliki tanah di sekitar tempat ini bukakan hati mereka pilih mereka menjadi kekasih kasihmu sehingga mereka mudah untuk uh, melakukan pemindahan tanah kepada kami jual beli yang mudah dan barokah ya Allah dan semua orang yang membantu kami memberikan kepada mereka keberkahan ya Allah keberkahan dan semua orang yang membantu dengan doa atau dengan pikiran ya Allah muliakan mereka ya Allah Ya Allah muliakan mereka Ya Allah dan jadikan kami semua adalah rombongan-rombongan kekasih Nabi Muhammad, rombongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah jadikanlah kami para suami-suami ini semakin hari semakin dekat dan cinta kepada istri-istri mereka dan para istri-istri Ya Allah semakin hari semakin mencintai dan menyayangi pada suami mereka sehingga hidup mereka senantiasa indah dalam cinta karenaMu ya Allah yang belum mendapatkan pasangan di Allah. Jangan kau jauhkan mereka dari kasih sayangmu, ya Allah. Berikan kepada mereka kasih sayangmu dan kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan yang bisa menjadikan mereka senantiasa berkasih sayang, saling mencintai karenamu, bahagia di dunia dan di akhirat. Mudahkan segala urusan mereka. Berikan kepada kami semua anak yang soleh, solehah anak yang soleh-solehah, harta yang berkah, yang muhantarkan kepada keriduanmu, Ya Allah, hilangkan dari kami segala penyakit dengki, Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit dengki, Ya Allah, penyakit. Jauhkan kami dari penyakit dendam, Ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit dendam, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat, sihat. Walafiat. Dan Ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khotimah, Mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wabil akhirat ya hasanah. Wa kina azab an-nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatiha. Al Al-Fatiha. Mohon maaf untuk tidak salaman karena kami ada langsung salaman tetap tapi kami tidak ikut. Didoakan saja ada ditunggu pengajian. Mohon maaf dan mohon tak da selalu.